Gilbert, silakan Ya, selamat siang Mbak Siang Pak Kalau kita lihat sih ini semuanya berpangkal kepada pemerintah n yang lemah ya. Kalau pemerintahnya kuat, ya, pemimpinnya juga bisa a di, j dipanutan Ini semuanya akan teratasi Nomor dua adalah pemimpin agamanya itu Yang mengajarkannya tidak benar Dengan cara merusak, membunuh, dan lain sebagainya d a n g a n d a l i akan masuk ke surga dan segala macamnya itu. Jadi itulah pangkalan itu. Terima kasih. Pak Budi, silakan. Oh y a menurut saya ya, itu orang-orang agak -orang ahmad i a itu sebaiknya kembali ke Islam yang b e n a r a s i itu jadi nggak ada ribut-ribut lagi. Oke. Terima kasih. Yang lain n 139160, Pak Ali. Silakan. t e r a m a kasih. トニー、シラさん Terima kasih, Pak. 633-9160, Pak Arianto. Ya, Pak Arianto, ini, s ya. a Silahkan, Pak. Menurut saya, masalah kebebasan ya memang ada Islam di Indonesia, ya memang. Tapi Ahmad itu termasuk dalam p e n i s t a a n agama. Dia menghapus namakan Islam. Sehingga l i dia bukan menghapus namakan Islam, itu tidak apa-apa. Terima kasih, Terima kasih kembali. Halo, Pak t e d i y Ya, teman saya hanya dua, Pak Satu, mungkin aparat Kaman tidak mengetahui konstitusi tersebut Yang kedua, aparat Kaman itu takut Karena itu n i d a k ada duitnya Itu a j a Pak Terima kasih, Pak Pak Udi, selamat malam Ya, selamat malam Ya, selamat Pak Udi n Ya, dulu dari saya mulai ke sekolah dari SD sampai dengan sekarang Tidak ada pelajaran nih Ahmadiyah Sayangnya Islam,、ya. tapi terlepas dari itu, kalau undang-undang ya memang tugas pemerintah maupun m e n e g a k hukum dan keamanan yang harus b e r d i n d a k Jadi jangan sampai semena-mena, nggak ada orang yang menutup atau menyekeh oknum-oknum yang mungkin bisa membuat jadi keributan yang sifatnya r a s pegaweras. r Jadi pemerintah mesti tegas. Bahwa、oh, ajaran agama itu yang dianjurkan ya seperti itu, atau mungkin yang ada,、Jadi、jangan sampai ada agama-agama, ajaran-agama agama -agama, agama -agama, yang pesat, bahkan yang bisa berkembang. Nantinya akan membuat、uh, hal yang buruk bagi bangsa Indonesia.、Hmm. Jadi kita harus bersatu, itu aja. Baik, terima kasih Pak Udin. s a a di surat malam, malam Mbak, silakan b a Pak. Ya, saya ikut ya b a k ya. Itu memang seharusnya di p e s a w a n agama kan. マンションパディジェンカン、ランドあウザード、カレカシアノランヤカン、アルラマニア、アイセカンスピア、スカイツツツツツツツ n ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ 私たちは、私たちの皆さん、あたちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆あん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私 i ちの皆 i ん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、 マティスラミトアナリススムナカロデマンアマディエンバーウィボアダナビラ a ンナビモアマンダティドカディスラミディア t モ r ダマシンリリミティスマカセイパパンジョ。